sama guru-guru kita diantaranya adalah Ustadz Amir Faisal yang ada di samping kanan saya. Assalamualaikum guru, Assalamualaikum, wa Kefalhal, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kemudian juga ada Ustadz Tengku Zulkarnain yang insyaallah Allah nanti juga akan membahas tentang tema kita. Di kesempatan hari ini agak spesial dialog kita dikawal oleh ibu-ibu yang cantik. luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dan kebetulan tahun ini mereka berulang tahun ke-53 Ustaz Alhamdulillah mudah-mudahan tetap menjaga profesionalitas sebagai seorang prajurit pengawal negeri ini Dan kita akan masuki tema kita yaitu tentang penegakan hukum adalah tulang punggung pembangunan Seperti yang kita ketahui bahwa ada dua unsur hukum di sini Seperti yang Kiai paparkan tadi Syariatullah Kemudian ada sunatullah Sebelum kita masuk ke dalam lagi Kiai bisa menjelaskan kepada kita Ya Hidup adalah kesiapan ikut aturan. Tidak mau ikut aturan, jangan hidup. Karena setiap sikap yang tidak ikut aturan, pasti akan merusak kehidupan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatur penciptaan langit dan bumi ini dengan segala isinya, dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang Allah sediakan. Nah, Ketika aturan itu berkaitan dengan Kerapian alam semesta, maka ini disebut dengan sunnatullah. Ketika aturan tersebut berkaitan dengan manusia, maka itu disebut dengan syariatullah. Sunnatullah ini adalah sistem alam. Kita kenal dengan istilah hukum alam. Syariatullah berkaitan dengan halal haram. Maka kalau dibahasakan dengan lebih sederhana, sunnatullah ini lebih berkaitan dengan sabab-musabab. Siapa yang makan kenyang, kalau tidak makan dia lapar. Dan sifatnya itu pasti. Dan pasti, dan tidak ada hubungannya dengan iman. Sekalipun orang kafir, kalau dia makan pasti kenyang. Sekalipun kiai, kalau tidak makan pasti lapar. Nah, itu sunatullah begitu. Maka di sini banyak orang Islam lebih mengutamakan syariatullahnya daripada sunatullahnya. Sehingga mereka mengambil halal haramnya, sementara sunatullahnya tidak diambil. Nah, orang-orang tidak beriman lebih banyak mengambil sunatullahnya daripada syariatullahnya. Sehingga mereka lebih maju secara duniawi, tetapi mereka mengalami kehancuran secara rohani. Kemudian bisa dikatakan bahwa aturan prinsip itu berasal dari Allah... Kemudian juga ada aturan teknis manusia diberikan peluang untuk berimprovisasi. Mungkin dikatakan seperti itu. Ya. Nah Tentang hukum. Lantas bagaimana kita mengaitkan atau menerjemahkan aturan-aturan prinsip dari Allah. Mungkin kalau di dalam agama kita disebut dengan dinullah. Apakah orang harus berislam semuanya untuk bisa melaksanakan aturan-aturan Allah ini? Ya. Secara definitif aturannya dibagi dua. Ada berupa prinsip, ada berupa teknis. Yang prinsip ini... Dalam negara kita berbasis kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi secara teknis, itu silahkan pemerintah berinovasi. Contoh misalnya, untuk urusan prinsip halal haram. Misalnya, setiap yang merusak manusia, oleh Allah diharamkan. Ketika homer merusak akal, maka Allah haramkan homer. Maka dalam konteks seperti ini, negara tidak bisa... Uh, kemudian menghalalkan Homer. Kenapa? Karena ini akan menghancurkan kemanusiaan. Nah, perzinahan misalnya, merusak nasab, merusak kehormatan. Allah sudah mengharamkannya Maka kalau ingin mendapatkan sebuah kualitas manusia di sebuah negara dengan baik, maka dia juga ikut aturan ini karena ini sudah aturan yang paten yang tidak bisa ditawar ditawar lagi. Nah, adapun urusan teknis misalnya pengelolaan sampah atau kebersihan negara. Kerapian lalu lintas. Silahkan negara ber, mengatur sendiri dalam hal itu. Ya, Kemudian bisa dikatakan bahwa kita sebagai orang beriman, orang yang berislam, pasti mengatakan bahwa aturan Allah Islam adalah yang paling sempurna. Sementara di dunia ini kita diharapkan pada indoktrinasi dari beberapa agama-agama yang juga memiliki aturan yang baik. Lantas bagaimanakah kita bisa mengkomunikasikan antara agama-agama ini untuk membuat sebuah aturan? Untuk aturan prinsip semua agama sama. Tidak ada agama dunia yang menghalalkan narkoba. Tidak ada agama dunia yang menghalalkan perzinaan. Itu hanya penyimpangan manusianya. Jadi tidak ada agama dunia yang menghalalkan pencurian. Tidak ada agama dunia yang menghalalkan kevoliman. Itu prinsip. Tapi urusan teknis, silahkan negara berinvestasi. Artinya bisa dikatakan bahwa agama tidak perlulah kita mengibarkan bendera nama agamanya. Tetapi esensi daripada agama itu sendiri begitu, Kiai. Kalau secara individual mm -hmm. itu silahkan okay. mereka mempunyai keyakinan masing-masing. Kenapa? Karena tidak mungkin mm -hmm. yang namanya agama itu dilepas dilepaskan dari fanatisme personal. Ya, pasti nah, ada itu ya? Pasti ada. Mm -hmm. Di, dikatakan sebuah agama karena itu melibatkan fanatisme personal. Okay. Yang tidak boleh adalah melakukan tindakan yang mengganggu hak azazi mm -hmm. manusia yang lain. Contoh misalnya memaksa agama lain. Supaya ikut agamanya, pemaksaan tidak boleh, karena Islam juga mengajarkan la ikroh hafidin. Maka segala bentuk pemaksaan tidak boleh. Nah, kalau mereka secara Pribadi secara bebas, secara pilihan sendiri mau masuk agama lain itu silahkan. Baik, baik. Sudah ya. sangat jelas. Artinya di sini dengan kata yang sangat pendek sekali firman Allah la ikrhahvidin. Silahkan kalian melaksanakan aturan kalian, tetapi kalau ingin kesempurnaan ikutilah aturan saya, aturan Allah. maksudnya begitu, kiai. Baik, guys. menarik dialog kita dan insya Allah kita akan dalami pada segmentasi selanjutnya yaitu cara penegakan hukum. Insya Allah akan kami sampaikan selepas pesan-pesan berikut. Warahmatullahi warahmatullah wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Setiap manusia Ingin hidup teratur Orang yang hidup teratur Maka jalan pikirannya akan rapi Dia tidak akan disibukkan oleh hal-hal yang kocar kacir Ketika semua rapi Maka pikirannya akan terbuka Ketika pikiran terbuka Maka dia akan menemukan inspirasi-inspirasi baru Ketika menemukan inspirasi baru Maka dia akan melakukan inovasi. Ketika berinovasi, maka dia akan melakukan pembangunan. Tidak mungkin sebuah pembangunan dicapai ketika hidup kocar kacir. Sebuah lembaga yang hidup dengan permasalahan-permasalahan yang tidak pernah rapi. Maka dia tidak akan pernah berpikir ke depan. Sebuah pemerintahan yang sibuk dengan pelanggaran-pelanggaran yang tidak pernah selesai. Maka dia tidak akan sempat membangun Maka Mengikuti aturan adalah Sebuah keniscayaan. Sebuah negeri harus ada Aturan, karena ini Adalah merupakan sunnatullah Sunnatullah artinya Sebuah keharusan dalam hidup Kita di alam ini Allah subhanahu wa ta'ala Telah meletakkan sistem Yang sangat rapi di alam ini Yaitu disebut dengan sunnatullah Ketika itu berkaitan dengan sabab-musabab Maka itu disebut dengan sunatullah Seorang yang bekerja keras Maka dia akan sukses Sunatullah Seorang yang menjaga kesehatannya Maka dia akan sehat Sunatullah Tetapi seorang yang sengaja Dia tidak belajar Maka dia tidak akan pintar Sunatullah Inilah namanya sabab-musabab Begitu juga sebuah negara Sebuah pemerintahan, ketika semua aturan diletakkan oleh pemerintah itu diikuti dengan baik, maka negeri itu akan rapi dan teratur. Sebaliknya, ketika setiap aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak diikuti dengan rapi, maka negara itu tidak akan pernah sempat melakukan pembangunan ke depan. Dari sini ada langkah-langkah bagaimana kita mengikuti dan berperan serta dalam rangka menegakkan hukum ini. Para pemirsa TV-an, Rahimakumullah, Bapak, Ibu, Yang dimuliakan oleh Allah ta'ala Ada tiga tahapan, Bagaimana sebuah aturan itu, Diikuti, Yang pertama, Lakukan sosialisasi, Beritahukan kepada masyarakat secara luas, Aturan-aturan, Yang akan diterapkan, Sungguh, Ini telah, dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun ayat-ayat tentang larangan-larangan Nabi segera mengumpulkan sahabat-sahabatnya lalu memberitahukan bahwa ini haram ini haram ini haram ketika Nabi menerima ayat tentang larangan minum khamer langsung seketika Nabi menyampaikannya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah ...melarang minum khomr... ...innamal khomru... ...wal maisiru... ...wal ansab... ...wal azlam... ...rijsum min amali syaitan... ...fajtanibuh... ...kata Allah... ...itu khomr perbuatan syaitan... jauhilah. ...maka... ...para sahabat... ...yang ketika itu... ...baru pertama kali mendengar... ...mereka... ...langsung melihat bahawa ini adalah merupakan aturan... ...ketika mereka yakin ini aturan harus diikuti... Mereka langsung melaksanakannya. Ada sebagian sahabat yang bertanya ketika itu. Dia berdiri. Dia adalah seorang yang baduy. Disebut Al-A'rabi. Baduy artinya masyarakat yang hidup di pedalaman. Mereka tidak hidup di tengah kota. Dia berdiri bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah. Innamo ana rojulun kanat tilka maksabati. Aku adalah Seorang pedagang Khomer dulunya Dan aku Mendapatkan penghasilan Dari penjualan Khomer tersebut Aku sampai sekarang Masih banyak menumpuk kekayaan Dengan hasil penjualan Khomer itu Apakah itu bermanfaat Kalau aku gunakan untuk mentaati Allah فقال Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجب لا يقبل إلا baik الله محبب الله لا يقبل إلا تجبا الله محبب الله لا يقبل إلا تجبا الله محبب الله لا يقبل إلا تجبا الله محبب الله لا يقبل إلا تجبا Hendaklah dia disosialisasikan dengan kuat. Perhatikan, bagaimana kita mengetahui bahwa aturan di zaman Nabi langsung sampai kepada masyarakat ketika itu. Yang kedua, lakukan penataan hukum dengan baik untuk mencegah. Perhatikan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menata hukum di alam ini, begitu rapinya. Allah subhanahu wa ta'ala setelah menciptakan langit dan bumi, Allah membangun sistem disebut dengan sunnatullah Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, Allah letakkan syariatnya disebut syariatullah. Panduan bagi manusia halal haram. Perhatikan bahwa dengan syariat ini manusia bisa tahu. Di sini bahwa penataan hukum penting. Tanpa penataan maka akan gocar kacir. Dari sini kita paham bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membagi hukum untuk manusia dengan tiga bagian. Pertama, fondasi. Disebut Al-Iman. Kedua, bangunan. Disebut Al-Islam. Ketiga, Al-Ihsan. Disebut kualitas. Perhatikan, dari sini hukum Islam menjadi rapi. Dari sini orang Islam tanpa disuruh mereka solat. Tanpa disuruh mereka berpuasa Karena apa? Mereka tahu ini aturan dari Allah subhanahu wa ta'ala Inilah rahasia tertatanya sebuah aturan Masya Allah Pemirsa yang dirahmati Allah Cukup jelas, cukup gamblang bagaimanakah sesungguhnya agar masyarakat memahami hukum. Di antaranya adalah sosialisasi pengenalan hukum. Agar masyarakat memahami hukum apa yang sedang dipahami dan bagaimana cara melaksanakannya. Kemudian penataan hukum. Tetapi pada kenyataannya seperti yang kita saksikan. Kadang hukum tidak berarti apa-apa karena kehadiran sebuah intervensi. Baik dari penguasa ataupun bisa jadi pemilik modal. Insya Allah kita akan bahas pada segmentasi selanjutnya. Masih dalam pentingnya bagaimana kita menegakkan hukum Barusan kita telah berbicara tentang penataan hukum Allah sangat rapi dalam menata hukum-hukumnya dan aturan-aturannya Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Dalam menurunkan Al-Quran tidak sekaligus bertahap Karenanya kita mengenal dalam ulumul quran Dalam ilmu-ilmu Al-Quran, kita mengenal istilah Al-Makki wal-Madani. Ketika itu ayat berkaitan dengan peristiwa di Mekah, maka disebut Al-Ayat Al-Makkiyah. Di situ banyak berkaitan dengan pembinaan iman. Kemudian ketika di Madinah, yang turun banyak ayat tentang hukum-hukum sosial, ibadah, mu'amalah. Maka diturunkanlah hukum-hukum tentang diharamkannya Khomer, diharamkannya Zina. Perhatikan. Begitu rapinya Allah mengatur ini. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, "Lau anna ta'ala, la taznu, zina Seandainya yang pertama Allah turunkan adalah perintah atau larangan jangan berzina, maka niscaya mereka akan berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan zina selamanya.' Kenapa? Karena mereka belum siap ketika itu. seandainya yang pertama Allah turunkanlah larangan jangan menuung Homer mereka akan berkata bahwa kami tidak akan meninggalkan Homer selamanya perhatikan bagaimana hukum didata oleh Allah dengan rapi supaya masyarakat siap menerima hukum itu perhatikan juga dalam menurunkan hukum jangan asa menurunkan. Perhatikan kesiapan masyarakat Jangan salahkan masyarakat ketika mereka tidak siap menerima hukum itu Dipaksa mereka ikut Kenapa? Karena kurang jelasnya hukum itu Yang ketiga dari kelanjutan yang tadi adalah bahwa Hukum akan tegak ketika ada tindakan yang tegas Tindakan yang tegas Bukan tujuannya untuk menghukum Karena hukuman itu bukan tujuan Tapi tujuannya adalah untuk supaya masyarakat melaksanakannya. Salah penegak hukum yang menjadikan hukuman sebagai tujuan. Tidak pernah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang hukuman, tujuannya hukuman itu. Tidak. Allah menurunkan al-hudud atau hukuman untuk supaya masyarakat benar-benar patuh karena pilihannya sendiri. Bukan karena takut pada hukuman. Perhatikan, bagaimana suatu hari ketika anak Umar sendiri... Anak Omar sendiri bernama Abdurrahman bin Omar, dia melanggar hukum, dia minum khomer ketika itu bersama kawan-kawannya. Lalu dia laporkan kepada Gubernur Amr bin As. Amr bin As ketika itu tidak mau menghukumnya. Lalu apa? Mengatakan Abdurrahman dia mengatakan kalau kamu tidak menghukum aku, akan aku laporkan ke ayahku. Maksudnya Omar bin Khattab sebagai amir minin ketika itu. Perhatikan, akhirnya Amr bin As melaksanakan hukum. Tapi apa? Dia memukul cambuk di depan orang namun menggundulnya di tempat tersembunyi. Karena termasuk bagian dari hukuman ketika itu adalah dipukul cambuk dengan kemudian digundul. Perhatikan ketika Umar mendengar bahwa dia tidak memperlakukan anak Umar seperti pada umumnya, Umar marah. tidak ada bedanya dalam hukum. Anaknya pemerintah, anaknya pemimpin pun harus dikenak hukum dengan jelas sama seperti rakyat biasa kena hukum. Perhatikan bahwa tindakan yang jelas terhadap hukum akan melahirkan sebuah kepatuhan yang hakiki dari masyarakat. Kemudian ada hal penting. Ada dua faktor, ada dua faktor yang paling menentukan hukum itu tegak. Yang pertama, aturan yang jelas Kedua manusianya jujur Ketika manusianya tidak jujur Silahkan hukumnya baik Tapi tidak akan tegak Kenapa? Karena manusianya tidak jujur Hukum akan terlaksana ketika manusianya jujur Manusia jujur hukumnya tidak baik pun juga tidak bisa terlaksana Karenanya dua-duanya harus sama-sama terjadi Disinilah akan terjadi penyimpangan hukum Ketika ada beberapa intervensi dalam hukum Pertama adalah intervensi hawa nafsu Pernah kejadian di sebuah pengadilan Seorang hakim melihat yang terdakwah wanita cantik sekali Dia saking cantiknya takut terpengaruh dalam jiwanya Akhirnya apa? Dia minta izin kepada halayak Tolong aku izinkan dulu keluar Dia keluar, segera pulang ke rumahnya Menyelesaikan dengan istrinya dulu Begitu selesai dengan istrinya Baru dia masuk ke pengadilan Langsung dia menghukum dengan tegas Perhatikan, dia takut Keputusannya mempengaruhi Nafsunya mempengaruhi Keputusannya, ini yang pertama Yang kedua Yang kedua Intervensi kekuasaan Intervensi kekuasaan. Nabi sebagai pemimpin berkata kepada sang putri. Law anna Fatimah binti Muhammad sarokat. Lako ta'atu ya Seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri. Akan aku potong tangannya. Bahwa tidak boleh penguasa siapapun mencampuri urusan hukum. Ketika hukum harus menimpa siapapun termasuk anaknya. Jangan pilih-pilih. Dia harus dikena hukum. Dari sini hukum akan tegak. Abu Bakar al-Syiddiq, ketika pertama, dia bayar sebagai khalifah, dia mengatakan bahwa, ati'uni ma'atuktullahu rasulah, ta'ati aku. Selama aku menta'ati Allah dan Rasulnya. fa'idha'asaitullahu falatau'atali alaikum. Ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, maka kalian jangan menta'ati aku. Perhatikan bahwa, Pemerintah dikatakan baik ketika dia taat hukum dan pemerintah akan menjadi bencana terhadap sebuah negara ketika ternyata dia sendiri mencampuri urusan hukum. Sehingga hukum tidak netral, sehingga hukum tidak objektif. Subhanallah, pemirsa saya Allah, satu hal yang patut kita cermati bahwa ketika Allah berkehendak menurunkan hukum di muka bumi ini untuk manusia, Allah tidak memaksakan kepada manusia. Tetapi Allah memberikan tahapan kepada manusia untuk mematangkan dirinya untuk melaksanakan hukum. Inilah bentuk kasih sayang Allah bahwa ketika kita menyembah Allah tidaklah dengan keterpaksaan seperti makhluk-makhluk lainnya. tapi dengan sebuah pemahaman bahwa memang Allah lah yang patut kita sembah. Insya Allah pada segmentasi berikutnya, kita akan buka segmentasi tanya-jawab, tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku. Dan untuk lebih memperdalam tema kita, seperti yang telah disampaikan tadi oleh Kiai Amir Faisal, kami buka kesempatan yaitu kepada dua penanya, diantaranya dari Ibu Widya Astuti dan Ibu Nurjana. Kami persilakan kepada penanya yang pertama, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kami sangat uh, apresiasi sekali dan sangat bahagia atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ustad pada siang hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama tadi uh, tentu kita semua yang hadir di majelis ini meyakini sekali dan amat sangat percaya bahwa hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi sudah jelaskan oleh Pak Ustad melalui tentu Alquran dan hadis sampai saat sekarang. Dan sampai kapanpun sampai akhir dunia masih akan bisa dipergunakan sah oleh muslim se sedunia, maksud saya Nah tentu yang saya tanyakan berkaitan dengan penegakan hukum yang produk yang dibuat oleh manusia Kemampuan manusia baik itu penegak hukum ataupun dalam artinya bisa saja produk yang dikeluarkan itu tentu e, celahnya bisa menimbulkan mudarat Mudarat yang dilaksanakan oleh rakyat misalnya itu bagaimana Bapak tentu saja tapi kita semua meyakini e, mudarat itu tidak dilakukan dengan sengaja. Nah itu bagaimana yang pertama Kemudian yang kedua Kalau seandainya yang melakukan pelanggaran hukum Adalah orang yang membuat Ataupun seharusnya melakukan penegakan Hukum itu sendiri Itu saja yang kami sampaikan Dan tentu saja kita semua berharap damai Indonesia Juga berdampak kepada Kesejahteraan rakyat Indonesia Terima kasih, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan-jangan wabarakatuh. beliau ini sarjana hukum ya Menarik Baik sekali bertanya <laughs> Baik Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurjanah silakan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih Damai Indonesiaku, karena kegiatan ini adalah dalam rangka HUT ulang tahun kuat ke-53. Semoga dengan acara ini kops Wanita akan darat, darat akan meningkat lebih meningkatkan kualitas keimanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. pertanyaannya nih Pak Ustad eh uh, kita sebagai Kops wanita Kattan darat ingin rasanya uh, selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau dalam grafik itu ada naik turun naik turun keimanan uh, seseorang itu bagaimana caranya Pak Ustadz supaya grafik kita dalam beribadah meningkatkan uh, menjalankan perintah dari Yang Maha Kuasa yang menciptakan kita ini selalu lebih baik dari hari kemarin. Jadi selalu dalam istiqomah, selalu e, meningkatkan kualitas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti apa, bagaimana gitu? Terima, Terima kasih, kasi, Pak Ustaz. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Oke. Okay, Silakan dijawab untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Widiasutji. Intinya adalah produk hukum yang diciptakan oleh manusia. Ketika hukum ini diciptakan, dia sendiri yang juga melanggar. Silakan, Oke. Okay. Yeah. Tadi saya jelaskan di awal pertemuan kita bahwa hukum itu ada dua. Ada prinsip, ada teknis. Yang prinsip ini harus merujuk kepada ketuhanan yang mahasiswa. Yang teknis silahkan manusia berinovasi. Tetapi kita punya satu pegangan. Apa itu fitroh. Fitroh manusia. Tidak ada fitroh manusia mengatakan bahwa dia membolehkan. menikah sesama jenis tidak ada tidak ada fitrah manusia mengatakan bahawa dia mau berzina dengan seseorang contoh misalnya ada seorang laki-laki di zaman nabi dia mau berzina minta izin wahai nabi izinkan aku berzina kata nabi oh ya terus gimana kata kata beliau kata, kata orang tersebut wahai nabi izinkan aku berzina begini Kamu mau berzina dengan siapa? Kalau ada orang mau berzina dengan ibu kamu, kamu bolehkan enggak? Saya bunuh orang itu. Kalau ada orang mau berzina dengan saudari kandung kamu, aku bunuh orang itu. Kalau ada orang mau berzina dengan adik perempuan kamu atau kakak perempuan kamu, aku bunuh orang itu. Kata dia, perhatikan, mau berzina dengan siapa kamu? Tidak ada orang. tidak ada fitrah manusia mengizinkan itu. Tidak ada seorang mengizinkan ibunya dizinai. Tidak ada orang mengizinkan anaknya dizinai. Tidak ada orang mengizinkan kakaknya atau adiknya dizinai. Perhatikan, ini fitrah bahwa wahai para pembuat hukum, Anda di anggota dewan, misalnya, lakukan ini dengan fitrah Anda. Jangan asal memutuskan sesuatu. Ketika itu hukum bertentangan dengan fitrah Anda, jangan putuskan. Karena setiap hukum yang merusak fitrah itu pasti akan menghancurkan kemanusiaan. Dan ingat bahwa ketika kemanusiaan sebuah bangsa itu hancur, otomatis bangsa itu akan hancur. Ketika sebuah bangsa akan hancur, negara akan hancur. Inilah rahasia kenapa. Jangan bicara agama dalam masalah ini. Mungkin Anda tidak setuju. Tapi ayo bicara tentang fitrah manusia yang Allah titikan kepada Anda semua. Kemudian bagaimana dengan sang pencipta hukum manusia dan dia sendiri yang melanggar. Ini pasti hukumannya luar biasa. Paham hukum, tapi dia melanggar hukum. Ini juga termasuk tidak ikut fitrah. Makuna ma'lataf'alun. Kaburomaktan indallah. Antakulu ma'lataf'alun. Wahai, kenapa kamu mengucapkan sesuatu? Memutuskan sesuatu? Tapi kamu tidak ikut aturan itu. Kenapa? Dan termasuk dosa besar. Orang yang membuat hukum, tetapi dia sendiri melanggarnya. Kaburomaktan indallah. Antakulu ma'lataf'alun. Inilah Pengkhianat Besar Bin Gede Bin Akbar Baik pertanyaan dari Ibu Nurjana ini sangat menarik sekali Bagaimanakah kita bisa beristiqomah Kalau kita lebarkan kita kaitkan dengan tema kita hukum Istiqomah melaksanakan aturan Allah ini Kiai Ya salah satu doa kita yang selalu kita ucapkan Dalam surat al Fatihah, Ihdina suratul mustaqim. Maksudnya apa? Ya Allah, bantu aku agar aku istiqamah. Itu maksudnya. Istiqamah artinya, Wahai bunda, wahai pemirsa semuanya. Perhatikan, di depan saya ini ada garis lurus. Ketika saya ikut garis lurus, disebut suratul mustaqim, maka saya istiqamah. Ketika obat, balik lagi istiqamah. Keluar lagi, toghoh. Tidak balik-balik, toghut. Orang yang tawud tidak akan sampai ke surga. Yang sampai ke surga, yang ikut suratul mustaqim. Nah, bagaimana caranya supaya aku istiqomah? Caranya pertama, belajar ilmu. Hadir majiz taklim. Kedua, cari kawan yang soleh dan soleha. Mengapa? Karena kawan akan membantu kita mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, baca kisah-kisah orang istiqomah. Kisah para sahabat, para tabi'in. Mereka akan membantu kita untuk istiqomah. Baik, terima kasih. Dan pamit saya dari Mati Allah pada segmentasi selanjutnya nanti. Insya Allah, guru kita Tengku Zul Karnaen akan hadir. Yaitu fungsi hukum adalah melindungi kehidupan masyarakat. Tetaplah bersama kami. Damai Indonesiaku. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, yang Insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Tengku Zulkarnain. Seperti yang telah kita pahami tadi bahwa mustahil kehidupan hadir tanpa sebuah hukum, karena hukum hadir untuk membuat segala sesuatunya teratur, termasuk kehidupan masyarakat. Insya Allah itulah yang akan kita bahas pada segmentasi selanjutnya. Kami persilakan pada Kiai Tengku Zulkarnain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حمدا وشكرا لله والصلاه والسلاما على رسول الله وعلى اله وصحبه وموالاه اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمات الانعام الا ما يطل علىكم إلا ما يطرا عليكم غير محل للصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجى bersabda Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu Maka orang itu adalah orang yang berjihad Fisabilillah Sampai dia kembali ke rumahnya Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad Dari Allah SWT Amin Sadaqallahul azim Wa sadaqa rasuluhun nabiul karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin Walhamdulillahi rabbil alamin Keluarga besar Mabes TNI yang berhadir Yang cerah-cerah hari ini bakaian pakaian yang disukai Allah ...warna putih itu kesukaan Allah... ...hadis turmidi Hasan Suhaeh... ...warna hijau itu kesukaan Rasulullah... ...sallallahu alaihi wasallam... ...mudah-mudahan ibu-ibu semua... ...menjadi kesukaan Allah... ...dan kesukaan Rasulullah... ...sallallahu alaihi wasallam... ...salawat salam kita sampaikan... ...untuk baginda Rasulullah... ...sallallahu alaihi wasallam... ...hukum-hukum yang Allah turunkan itu... Tadi sudah dijelaskan oleh kiai kita Amir Faisal bahwa untuk mengatur manusia bukan untuk menyiksa atau menghancurkan manusia atau memberatkan manusia. Tidak, hukum dibuat oleh Allah SWT untuk manusia itu jadi tenang, tentram, aman, damai, teratur. Bayangkan kalau nggak ada hukum, boleh semau gue. Kacau balaulah dunia ini Oleh karena itulah ada hukum Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala Membagi dalam kitab syariat Hukum yang berkenaan dengan manusia disebut syariat Allah Itu empat bagian Pertama syariat dalam hal ibadah Jadi mulai dari mandi Itu ada hukum-hukumnya Habis bercampur sama istri atau suami Atau habis bermimpi Kemudian dia bermimpi basah, ihtilam namanya, mandi, pengantin baru, hukum. Malam-malam campur paginya, sebelum ruat subuh mandi. Ada aturannya diatur oleh Allah dan Rasulnya. Ada niatnya, ini kadang-kadang udah umur 50, nikah udah pesta perak, nggak tahu bagaimana cara mandi. Bagaimana caranya mandi, dek? Nggak tahu mas, mas tahu? Enggak. Terus gimana? Ya udah sengaja aku mandi karena engkau, engkau mandi karena aku. Wah. Wow. Repot. Nah, jadi harus tahu supaya teratur, tentram, tenang. Kemudian ada hukum muamalat. Muamalat itu sosial kemasyarakatan, sewa, beli, ya jual, apalagi utang piutang. Nah, itu diatur. 1400 tahun yang lalu ketika Eropa belum bisa menulis Eropa belum bisa menulis tahun 500-600 belum bisa menulis yang mengajar orang Eropa menulis itu orang Romawi ABCDEFG tuh itu huruf Romawi lebih hebat orang Jawa loh orang Jawa tahun abad ke abad ketiga akhir sudah bisa nulis ada batu tulis itu kerajaan rumahgara orang Indonesia sudah bisa nulis hurufnya 20 honocoroko dotosawala padha monggo batonga ah, orang Eropa kalah dengan kita duluan kita 300 tahun pandi nulis tapi kemudian kita malas belajar malas taat pada hukum orang Eropa sudah sampai bulan kita masih main wayang kulit tok tok tok tok tok ah, ah, ah. diatur dan hebatnya 1400 tahun yang lalu ketika orang-orang Eropa belum mengerti tentang tulis-menulis, Quran sudah berfirman ayat yang terpanjang dalam Quran. Satu-satunya ayat yang sampai selembar panjangnya. Ayat surah Al-Baqarah ayat 282. Mau dikatakan di situ, hai orang beriman ya ayyuhalladzina amanu idza ila musamma Hei, kamu orang beriman Kalau kamu mau bertransaksi Melakukan transaksi Jual beli kah apakah Utang piutangkah, kah Sampai pada waktu tertentu Batas waktu tertentu Tulis Tulis transaksinya itu ditulis Kalau kamu nggak bisa nulis Cari tukang tulis Notaris Bayangin Islam itu mencetuskan notaris Karena penting itu hukum-hukum seperti itu Kalau nggak ada notaris Cari boroknya Apa barang gadaiannya. Kemudian disaksikan dengan dua orang saksi laki-laki atau dua perempuannya memberikan kesaksian kalau terjadi clash atau terjadi persoalan dalam transaksi itu ada ada hukum yang dilanggar. Salah satu mereka melanggar. Di pengadilan harus saksi mengatakan yang jujur. Kalau saksi menyembunyikan kejujuran, kebenaran, dosa hatinya, berdosa hatinya. Hati bisa berdosa. Nah, kemudian ada nikah, talak rujuk, munakahat, hukum nikah. Itu diatur diatur. Bukan semau gue, bukan pergi ke puncak jumpa perempuan. Hayo, mari Siti masuk kamar. Ada apa? Saya kawini engkau sampai ajan subuh besok pagi. Bayaran maharnya 500 ribu rupiah. Walinya Allah SWT, saksinya Kiroman Khatibin. Wah, saya terima mas. Ini namanya nikah kontrak, nikah mut'ah. Ini ada hukum-hukum. Untuk apa diatur Allah? Hukum nikah, talak, rujuk. Supaya manusia teratur. Yang keempat ini yang paling sering diperdebatkan yaitu hukum jinayat. Hukum pidana. Hukum pidana ini orang mau keras-kerasan. Ini harus dilaksanakan, ini harus ditegakkan. Seolah-olah hukum pidana ini mau memberangus orang, mau menghancurkan orang. Bukan. Hukum pidana dalam Islam untuk membentuk dan melindungi orang baik. Membentuk supaya manusia jadi baik. Dan melindungi orang baik supaya jangan dizalimi oleh orang jahat. Jadi hukum pidana itu, jinayat itu dalam Islam bukan untuk menghancurkan orang jahat. Bukan. Kalau orang semua dididik dengan baik, nggak ada lagi orang jahat. Hukum pidana nggak perlu lagi, nggak jalan. Untuk apa? Mencuri potong tangan? Tapi nggak ada orang yang mencuri. Siapa yang mau dipotong? Nggak ada. Saya ingin beri contoh satu hari. Ya Rasul. Itu si Polan bin Polan turajin solat. tapi masih mencuri, nyolong, rajin juga salat rajin, nyolong, rajin apa kata Rasulullah? suruh dia memperbaiki mutu salatnya tingkatkan mutu salatnya syarat rukunnya, adab-adabnya maka satu hari nanti nur salatnya akan memberhentikan dia dari sifat mencurinya itu Nggak ada dibilang Nabi, intip intip, intip kapan dia nyolong? bawa nggak begitu Rasulullah Rasulullah Baik ya subhanallah, pemirsa Allah, itulah tadi contoh-contoh tahapan hukum, dan yang patut kita cermati adalah pada segmentasi selanjutnya, seperti yang telah menjadi tema bahasan kita tadi, seorang yang memahami hukum, tetapi dia sendiri memberikan contoh melanggar hukum, ternyata Allah memberikan sebuah ancaman yang amat sangat berat. Insya Allah kita akan sampaikan selepas pesan-pesan yang berikut ini, damai Indonesiaku. Ada satu lagi yang perlu diingat bahwa Dalam Islam Hukum pidana itu Kalau berkaitan dengan merugikan orang Tidak selamanya mutlak Harus dijatuhkan hukuman itu Hakim bisa menjatuhkan, pasti Makanya satu hari Abdullah bin Mas'ud Kedatangan seorang pemuda Membawa temannya mabuk Sedang mabuk temannya mabuk Hamar minuman keras Maka kata waktu itu hakimnya Abdur, Ab, Abdullah bin Anhu Hakim, maka sahabatnya bilang, ya hakim nih kawan saya mabok nih, hukum cambuk, dipecut 40 kali kemudian hakim ini berkata ini kawanmu, iya kawan akrabmu, kawan akrab saya dari muda kami bersama-sama, tapi hari ini dia mabok, saya bawa ke hakim supaya dicambuk marah sekali Abdullah bin Masmud dia bilang apa, kenapa enggak kau bawa jauh-jauh Kau bina dia, kau mandikan dia, kau ajari dia agama. Kan kawanmu. Kok kau bawa sama saya, saya ini hakim. Kalau sudah sampai tangan saya, ya mesti saya cambuk dia. Kok tega sekali kamu dengan kawanmu. Dibina dia, bukan dihukum. Supaya lain kali imannya naik, dia tidak lagi langgar hukum ini. Marah sekali. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi Radul Anhu ini. Nah ini yang selalu kita salah persepsi, salah pendapat. Seolah-olah penegak hukum itu kerjaannya cuma menghukum orang, enggak. Hatta bahkan KPK sekalipun tugasnya bukan hanya menghukum orang. Bukan menangkap koruptor saja, tapi membina orang juga supaya tidak korupsi itu lebih penting. Maka satu hari terjadilah ada orang yang membunuh orang lain. Kemudian dijatuhkan oleh hakim hukum bahwa dia harus di Bunuh juga, maka dijatuhkan hukuman. Ketika dia sudah dinaikkan ke panggung, ditutup wajahnya, disuruh berlutut, algojo pun sudah keluar dengan sebilah pedang yang panjang yang tajam, ditutup juga wajah algojonya, nggak boleh tahu siapa algojo. Kalau tahu nanti dia dibunuh sama korban-korbannya. Jadi ketika dia mau memancung sudah mengangkat pedang begitu. Tiba-tiba janda dari yang dibunuh itu dan anak-anaknya hadir situ melihat. Dilihat oleh janda yang dibunuh itu. Bahwa pembunuh ini punya istri, punya anak banyak. Terenyuh hatinya. Waktu mau dipancung menjerit janda yang dibunuh itu. Jangan dibunuh. Jangan dipancung. Demi Allah, saya maafkan dia. Maka terdiam semua orang. Maka dibatalkan hukuman itu. Kemudian dikatakan oleh hakim, kamu tidak jadi dipancung karena dia telah memaafkan salahmu. Dan kamu harus membayar denda, diat, seratus ekor sapi. Kalau di sini, kalau di sana seratus ekor unta, bayar. Kalau dia orang miskin gak bisa bayar, negara membayarkan diatnya. Itu tanggung jawab negara, bukan negara berhubung duit negara gak ada. Lah makanya sampai pancung aja biar gratis. Gak begitu hukum itu Dan uang itu diserahkan untuk si korban Janda dan anak-anak yang terbunuh itu Itu namanya restoratif law Sekarang sudah dijalankan di Amerika dan Eropa Di Indonesia belum Kalau kita bawa mobil Kenceng-kenceng tiba-tiba ada orang nyebrang Ditabrak jebret mati Kita dibawa pengadilan didenda Denda 100 juta Duitnya untuk negara Jandanya cuma gigit jari Tidak mendidik Hukum Islam tidak begitu Kalau jatuh denda, denda harus kepada si korban Dan ini sudah dijalankan Islam 1400 tahun yang lalu Oleh karena itulah Ambil keyakinan dalam hati kita bahwa sesungguhnya hukum Di dalam dunia Islam Bukan untuk menghancurkan kejahatan Tapi untuk melindungi orang baik Paham? Kalau tidak ada hukum kan orang baik terzalimi. Nah, tapi kalau sudah sudah dimaafkan bisa juga dimaafkan itu hebatnya Islam itu. Tapi yang memaafkan bukan hakim, yang memaafkan si kor. kor. Satu hari ada orang melihara kambing bendot mau dijual karena istrinya mau melahirkan. Tiba-tiba seminggu istrinya mau melahirkan seminggu lagi kambingnya hilang. Uh, ngenes sampai utang-utang dia mengurus istrinya itu. Dua tahun kemudian datang seorang pemuda. Pak, pernah kehilangan kambingnya. Oh iya, kok kamu tahu? Dua tahun yang lalu ya kambing bendot warna hitam? Uh Untuk biaya istri melahirkan? Betul. Loh, kamu ini dukun? Bukan pak, yang nyolong saya. Kamu bagaimana kamu menyolong? Saya bawa polisi kamu sekarang. Saya minta maaf pak, saya pun waktu itu istri saya mau melahirkan juga pak. Jadi saya terpaksa menyolong. Sekarang saya pak mau ganti kambing bapak itu. Saya mau ganti. Diam yang punya kambing itu. Ya deh, saya maafkan kamu karena Allah. Gantilah kambing itu, harganya sekian. Ganti. Selesai urusan. Atau dia bilang, udah deh, gak usah ganti dah. Sekarang saya udah kaya, kambing gak perlu lagi. Saya sekarang udah punya jaguar, udah punya kijang. kan Udah punya kuda tuh, lihat di parkiran tuh. Buat apa kambing? Bikin bau aja. Udah, gak apa-apa juga, boleh. Begitu hebatnya. Tapi penegak hukum tidak boleh. Penegak hukum kalau melihat orang yang melakukan pelanggaran hukum, dia harus adili sesuai dengan hukum. Sekarang kan terbalik yang memaafkan penegak hukum. Kamu nyolong? Iya. Minta maaf Pak polisi. Minta maaf. Pak. Minta maaf Pak, hakim. Minta maaf. Minta maaf ya. Ya kan kalau maaf tuh harus denda. Dendanya saya bayar, Pak. Ya udah terima kasih. Wassalam. <laughs> Loh, kok yang ngambil duit kok malah penegak hukumnya? Ini namanya penyuapan. Yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya masuk. Tapi kalau terkorban, orang yang terkorban memaafkan. Boleh dalam Islam. Terakhir saya mau bukakan hukum ini. Bahwa pelanggaran hukum jinayat ini. Imam Ghazali dan Al-Quran membaginya dua. Yang satu namanya Fahsya Yang satu namanya mungkar. Kan sering dengar itu? Inna sholatatan anil fahsyaih. wal mungkar apa sih fasha itu kita sering nyebut tapi nggak ngerti Imam Ghazali menjelaskan fasha adalah dosa besar yang dilakukan oleh seseorang tapi merugikan diri sendiri itu fasha berzina misalnya mau sama mau ya itu dosa besar walaupun mau sama mau nggak gratis oh nggak nggak nggak bebas tetap berdosa namanya fasha Lihat di dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu Jangan kau dekati zina. Zina itu perbuatan fahisyah, fahsha dan sejelek-jelek jalan. Itu dosa besar. Ngisap narkoba itu fahsha. Gak ada yang rugi di situ dia sendiri, duit-duit dia, mulut-mulut dia, tangan-tangan dia, yang tenggen, yang mabok dia sendiri, ya kan orang Medan bilang tenggen Mabok dia sendiri, yang binasa dia sendiri, dia nggak merugikan orang. Berdosa? Iya, dia melanggar hukum. Ha -ha. Namanya apa? Fahsyak. Merugikan diri sendiri. Mungkar apa? Mungkar dosa besar yang merugikan orang. Kalau berzina suka sama suka, namanya fahsyak. Kalau memperkosa orang, itu namanya mung... Bunuh diri, namanya fahsyak. Membunuh orang, namanya mungkar. ngisap narkoba itu dosa besar fasa jual narkoba namanya mung dua-duanya dalam Islam dilarang dan dua-duanya berhak kalau ketangkap hakim dihukum tapi kalau fasa itu tak boleh hakim ngintip-ngintip nyari-nyari salah orang satu hari Umar bin Khattab dengar ada orang dalam kamarnya ribut-ribut dalam rumahnya Oleh Umar bin Khattab Rondranhu sebagai Khalifah presiden lah kalau sekarang. Dipanjat tuh talang airnya. Ngapain ya orang ribut? Rewel banget di dalam kamar. Diintip, dilihat dari atas. Rupanya mabok. Umar bin Khattab bilang, Hei, kamu mabok ya? Amirul Muminin di atas talang, di atas. Betul, saya mabok. Saya melakukan satu dosa. Tapi Amirul Muminin melakukan tiga kesalahan. Atau Umar, apa salah saya? Pertama, jangan kau intip-intip salah orang. Amir Huminin ngintip-intip. Saya kan di kamar saya. Yang mabok kan saya sendiri. Enggak merugikan orang. Yang kedua, masuklah mah orang. Ucapkanlah salam. Udukuloha min abu Masuk dari pintu. sampean masuk dari atap. Yang ketiga, ucapkanlah salam. Kamu masuk-masuk dari atap lagi. Hei, kamu mabok. Enggak ada salamu'alaikum. Salah kamu tiga. Saya cuma satu. Jatuh Umar bin Khattab dulu. merosot jatuh lemes pulang Umar bin Khattab nggak ditangkap tuh beberapa bulan kemudian waktu Umar bin Khattab sedang memberikan pengajian yang mabok itu datang senyum-senyum duduk ngaji sama Umar yang mabok itu senyum Umar bin Khattab senyum juga orang nggak ngerti arti senyuman mereka tuh nggak ngerti tapi udah tobat belum itu udah udah tobat begitu selesai senyum Itu yang bekas orang mabuk itu datang jumpain Umar. Dia bisik ke kuping Umar. Sejak hari itu, dia bilang Umar gini, sini, sini, sini, dipanggil, sini, datang dia. Umar bisik ke kupingnya. Kejadian kau mabuk hari itu, tidak ada yang tahu di dunia ini. Kecuali Allah dengan aku saja. Jadi rahasia besar. Terus kata orang ini, dia bisik juga ke kuping Umar. Sejak hari itu aku nggak pernah mabuk lagi. Insya Allah sampai mati aku nggak mabuk Wah, lagi Dua-dua oh, senyum Bukan langsung dihukum Orang di kamarnya kok Paham? Uh, insya Allah Jadi suami ibu pun begitu Kalau melakukan kesalahan Pertama kali Dan gak ada yang tahu Ibu jangan terus Konangan eh, eh <laughs> Kamu ketahuan <laughs> Jangan Baik ya subhanallah pemirsa yang dirahmati Allah Luar biasa sekali kisah-kisah yang disampaikan oleh beliau tadi Tetapi yang jelas Marilah kita saling menyadari bahwa kita adalah makhluk yang amat sangat lemah Tanpa kekuatan Allah tentu saja Hukum yang diberikan kepada kita, yang dibebankan kepada kita Pasti berpeluang kita langgar Insya Allah di akhir acara nanti Kiai akan mengajak kita untuk berdoa bersama-sama Tentunya masih bersama kami, damai Indonesiaku. Sementara yang doktor ahli agama Cuman berkaca pinggang, kok bisa terbakar ya. Ibu-ibu mau kita punya iman kuat agar taat kepada hukum, korbanlah atas agama. Ibu-ibu misalnya, mau cinta sama suami nggak? Betul. Ibu harus susah gara-gara suami ibu. Kalau ibu gembira seneng terus gara-gara suami, ibu tidak akan cinta pada suami. Ibu akan gunakan suami itu jadi kuda beban untuk membajak sawah. Lihat seekor induk ayam. Bagaimana dia cinta dengan anaknya. Dia harus berkorban, bertelur setiap hari. Sakit itu, sampai berdiri. His, his, his, sampai berdiri. Keluar telur itu, berdarah. Kemudian apa? Sesak nafas. Bukan sehari, 14 hari, 10 hari berturut-turut. Coba ibu melahirkan tiap hari 10 kali. Betapa menderitanya ayam, setelah dia menderita demi telurnya dia erami anak-anaknya itu telurnya itu 21 hari nggak makan nggak minum lima hari sekali aja minum makan sedikit sampai bulu bulunya rontok badannya yang montok jadi kurus begitu 21 hari anaknya lahir cukupkah pengorbanannya belum dia cari makan dari pagi sampai malam pagi anaknya lapar semua sore anaknya kenyang semua ibunya lapar terus menerus. Dan dia pertahankan anaknya itu dengan cinta Datang jago paling ganteng Sumabes so TNI Mengganggu dia nggak rela dia Loncat jendela Masuk ke bawah kolong Loncat pohon kayu nggak mau Padahal yang mendatang itu Yang paling ganteng Yang keluruknya paling panjang Nggak mau dia Tidak rela dipertahankannya Demi apa? Demi anaknya. Coba ganggu anaknya. Coba ganggu anaknya. Dia, kita ambil sapu hijau. Dorong anaknya. Saya berat 100 kilo. Ayam itu cuma 7 on. Berani dia melawan saya. Bayangin. Rela mati. Kenapa? Karena dia susah payah untuk anaknya. Begitulah ibu. Kalau ibu mati-matian berkorban untuk suami. Sempat ada wanita lain mau mengambil. Langkahi dulu mayat itu. Subhanallah, pemirsa saya dirahmati Allah. Sebuah paparan yang sangat luar biasa. Para intinya adalah Allah memberikan ancaman yang sangat luar biasa bagi orang yang tahu hukum tetapi melanggar hukum. Di sinilah pentingnya kita saling mengawasi antara penegak hukum dan masyarakat. Insyaallah kita akan bahas pada Apun Anda berada dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada penghujung acara kita bahwa dalam Islam hukum itu Harus ditaati oleh semua orang yang berakal. Dan orang-orang yang sudah dewasa, sudah balik. Tidak ada pandang bulu apakah dia penegak hukumnya sendiri. Ataukah dia rakyat jelatanya. Imam Nawawi Al-Bantani berpesan pada kita dalam kehidupan bernegara. Bahwa sesuatu yang dalam hukum agama itu hukumnya mubah. Kalau diwajibkan oleh negara. Maka berubahlah hukum yang boleh itu menjadi wajib Contoh Lampu merah, lampu kuning, lampu hijau itu kan satu hal yang boleh saja, mubah saja Mau ditukar kan boleh juga, coklat, biru, hitam kan boleh juga nah, Tapi kemudian disepakati Lampu merah berhenti nah, Padahal itu lampu itu hanya mubah saja, boleh saja Tapi menjadi wajib berhenti ketika negara mengatakan wajib berhenti lampu merah Jalan waktu lampu hijau, berhati-hati waktu lampu kuning. Sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, naik derajatnya menjadi wajib jika negara mewajibkannya. Dan semua orang Islam harus taat seperti itu. Sesuatu yang sunat, kalau dikatakan oleh negara, sesuatu yang sunat itu jadi wajib, maka yang sunat itu berubah jadi wajib. Misalnya, setiap 17 Agustus, semua pegawai negeri wajib hadir uh, upacara dan pakai peci. Warna hitam. Menutup kepala itu sunat dalam Islam. Tapi ketika negara mengatakan wajib, maka berubahlah menjadi wajib. Yang terakhir, kalau sesuatu itu wajib, dan negara mengatakan yang wajib, maka bertambah kuatlah kewajibannya. Nah, itu harus ditahan, dipahamkan. Yang terakhir, saya ingin pesankan bahwa kesimpulannya, kalau bertentangan hukum negara dengan hukum agama, itu mana harus dipilih? Maka di dalam negara Indonesia, hukum negara yang bertentangan, konstitusi yang bertentangan dengan agama, konstitusi, hukum konstitusinya itu harus ditukar. Karena negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Keliru orang mengatakan, jika hukum negara bertentangan dengan agama, agamanya yang harus dibuang, negaranya yang harus dibenangkan, keliru. Sebab yang menetapkan hukum itu negara harus melindungi rakyatnya. Orang Indonesia wajib berketuhanan yang maha, hajib beragama. Misalnya, dibikin aturan. Pegawai negeri sipil tidak boleh sholat juhur. Karena ini negara Indonesia melarangnya karena dia dalam jam kerja dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Hukumnya yang harus ditukar, bukan pegawai negerinya yang berhenti sholat, begitu. Paham sampai sini? Jadi ini kesimpulan, semoga kiranya kita diridhoi Allah, dan TV One tetap jaya sampai hari kiamat. Amin. Amin. Biar Allah alamin. Terima kasih. Dan tentu saja pemirsa diramati Allah seperti yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi Mudah-mudahan semakin memberikan pemahaman bagi kita Tema-tema yang tampil di dalam damai industri Akan semakin menguatkan keyakinan bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam kehidupan ini Sebab konsekuensi yang akan kita dapatkan bukan sekedar hukuman yang ada di dunia Tetapi adalah hukuman yang ada di akhirat Dan itulah kerugian yang amat sangat nyata Saya Agungi Sulhak dan pendukung acara ini, Sarang Wadimor Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kata. Bapak Ibu rahimakumullah, para pemirsa taufan rahimakumullah, mari kita berdoa bersama-sama. Bacalah istighfar. Astagfirullahal azim. Astagfirullahal azim. Astagfirullahal azim. Hamdasy syakirin, hamdan naimin, hamdai wa ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbagi Lijalali wajhikal karim Wa azimi sultanik Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah kami hambamu Bantulah kami Agar kami tetap menjaga iman kami Ya Allah jagalah iman kami Jangan sampai iman kami lemah Ya Allah kami ingin tetap menjadi hambamu Ya Allah Benar selama ini kami kami sering kali melanggar hukum-hukumMu, kami sering kali tidak patuh kepadamu, sering kali solat kami tidak khusyuk, sering kali kami terlambat dalam solat-solat kami, sering kali sering kali kami tidak sempat. membaca Al-Quran yang kau turunkan seringkali kami tidak sempat bangun di tengah malam, seringkali kami melihat apa yang kau haramkan seringkali kami tidak berhati-hati ketika makan banyak yang kurang halal masuk ke perut kami Ya Allah, ampuni kami Ya Allah ampuni kami Ya Allah semuanya baca istighfar Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Astaghfirullah al Ya Allah Jagalah anak-anak kami Jangan sampai anak-anak kami Merusak akhlak mereka Ya Allah Jagalah keluarga kami Jangan sampai barang haram masuk ke rumah kami Ya Allah Jagalah suami kami Jangan sampai suami kami berbuat dosa kepadamu Melanggar aturan yang kau ajarkan Ya Allah jagalah guru-guru kami Jangan sampai mereka terjatuh dalam dosa Ya Allah jagalah kami semua Sebagai hambamu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Terimalah segala amal soleh kami Ampuni ayah ibu kami Jika selama ini engkau tahu Pernah berbuat dosa kepadamu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah اللهم بارك لنا ونرجو أن نكون صالحين ونكون متقين ونكون مخلصين ونكون مخلصين ونكون مخلصين ونكون مخلصين ونكون مخلصين ونكون مخلصين ونكون مخلصين ونكون بنا النار سبحان ربك رب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك